Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan Alhamdulillah Alhamdulillah Mubarakan Fih Mubarakan Alayh Kama Yuhib Rabbuna Wa Yarda Ashhadu An La Ilaha Illallahu Wahdahu La Sharika Lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاي اخواني في الدين واخواتي في الله قوم مسلمين والمسلمات yang saya hormati dan saya muliakan Rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian Alhamdulillah Pada kesempatan yang mulia ini Di pagi hari yang cerah Dan di masjid yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita satu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat majlis ilmu. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seorang hamba. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Man salaka tariqan ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan ke surga Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memudahkan baginya Jalan ke surga Maka semoga insyaallah Kita termasuk orang-orang Yang Allah Akan mudahkan Untuk masuk ke dalam surga Jemaat sekalian Tema kita pada Kesempatan yang mulia ini insyaallah Wa ta'ala adalah tentang Tanda-tanda Akhir zaman Atau Tanda-tanda kiamat Meyakini Hari kiamat Demikian pula tanda-tandanya Termasuk Di dalam Rukun iman Yang kelima yaitu al-iman bil yaumil akhir. Beriman terhadap hari akhir. Dijelaskan para ulama yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir itu sudah mencakup keimanan terhadap apa saja yang akan terjadi setelah kematian. Kalau kita dapati di dalam Al-Qur'an Demikian pula dalam As sunnah yang menjelaskan tentang kejadian-kejadian setelah kematian maka itu tercakup dalam keimanan terhadap hari akhir yang harus kita yakini. Demikian pula tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat dan hari kiamat itu sendiri wajib bagi kita mengimaninya Karena itu tercakup di dalam rukun keimanan. Maka ulama kita telah menjelaskan tanda-tanda kiamat itu secara garis besar ada dua macam, yaitu ashraatul sa'ah al-sugra tanda kiamat kecil dan ashraatul sa'ah al-qubra. Tanda kiamat besar Ini secara garis besarnya Apa saja Tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar Jawabannya banyak sekali Bahkan para ulama telah menulis Buku-buku khusus untuk mengumpulkan Ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW Yang menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda kiamat itu sampai ada buku-buku khusus Bahkan Di sebagian universitas Islam Dijadikan sebagai Bahan penelitian Untuk disertasi Doktor S3 atau S2 Atau S1 Iya Jadi ini pembahasan yang sangat luas Pembahasan yang sangat luas sekali oleh karena itu sebetulnya kalau kita ingin Pembahasan lebih detail Tidak cukup Hanya dengan satu pertemuan saja Iya Makanya pada kesempatan yang mulia ini InsyaAllah ta'ala Kita akan membahas sebagian Dari Tanda-tanda Akhir zaman Atau tanda-tanda hari kiamat Yang kecil Iya sebab tanda-tanda kiamat yang besar itu Belum muncul Maka kita mulai dari tanda-tanda kiamat yang kecil Karena sebagiannya Ada yang sudah muncul Tanda-tanda kiamat kecil itu Sebagiannya ada yang sudah muncul Dan sudah berakhir Ada pula yang sedang kita hadapi Dan ada pula yang belum muncul Iya. Maka insyaallah taala kita akan menyebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda akhir zaman. Tentunya tidak lain ini semuanya sebagai nasihat dan peringatan bagi kita. Semoga kita selamat dari tanda-tanda akhir zaman yang buruk. Dari tanda-tanda akhir zaman yang buruk. Baik. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Min ashratis saah Ayyakil al-ilm Di antara tanda-tanda kiamat ilmu itu berkurang. Wa al-jahal dan nampaklah kebodohan wayarharzina dan perbuatan zina itu dilakukan terang-terangan. Watak turan nisa dan wanita-wanita menjadi banyak. Wayakillar rijal dan kaum lelaki menjadi sedikit. Hatta Yakun Alikhamsi enam ratus alqiyil wahid sampai-sampai perbandingannya lima puluh orang wanita satu orang laki-laki ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim ditambahkan di dalam riwayat yang lain juga masih dalam Bukhari dan Muslim wajshrab alkhmar wajdhhar alzina dan khamar itu pun diminum, serta zina itu semakin nampak. Dan juga ditambahkan dalam riwayat yang lain, watak suraz zalazil dan gempa bumi itu menjadi banyak terjadi di mana-mana. Wajakarab zaman dan waktu semakin mendekat semakin dekat rentang waktu itu semakin singkat wa tazharul dan bermunculan berbagai macam fitnah yaitu berbagai macam musibah maksudnya wa yaktural harj yaitu dan al harj itu menjadi banyak al harj itu adalah pembunuhan banyak terjadi pembunuhan dan ditambahkan di dalam riwayat yang lain juga masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yataqarobuz zaman, rentang waktu semakin singkat, wayang kusulamal dan amalan menjadi sedikit, wayulqashuh dan manusia ditimpa oleh kebakilan atau sifat kikir. Baik. Jamaah sekalian, inilah beberapa hadis yang menyebutkan kepada kita tentang tanda-tanda akhir zaman. Sekali lagi saya sebagaimana saya katakan tadi, ini baru sebagian saja dan masih banyak lagi. Mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik. Dari beberapa hadis yang kita sebutkan tadi, ada beberapa tanda akhir zaman yang perlu kita waspadai. Yang pertama adalah zuhur jahal. Nampaknya kebodohan wakilatul ilm dan sedikitnya ilmu. Jemaah sekalian, apa yang dimaksud kebodohan dan sedikitnya ilmu di sini? Maksudnya adalah kebodohan terhadap ilmu agama. Berkurangnya ilmu agama Bukan ilmu dunia Justru kalau kita saksikan ilmu dunia itu semakin meningkat Teknologi modern Yang dilahirkan dari ilmu-ilmu dunia Itu semakin maju Yang berkurang maksudnya di sini Yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW Adalah ilmu syari Yang nampak kebodohan adalah Kebodohan terhadap ilmu syari Atau ilmu agama Ilmu tentang syariat Ilmu tentang hukum halal dan haram, ilmu tentang bagaimana seharusnya seorang hamba mentauhidkan Allah, ilmu tentang bagaimana wuduk yang baik, solat yang benar, puasa yang benar, haji yang benar, sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kenyataan pada hari ini yang kita saksikan. Iya Jangankan pada orang-orang kafir Pada kaum muslimin sendiri Benar-benar kaum muslimin sudah semakin jauh dari ilmu agama Mereka tidak menuntut ilmu agama kecuali segelintir orang saja Yang mendalami ilmu agama ya. Kebanyakan kaum muslimin sudah terpengaruh dengan orang-orang kafir Orang-orang kafir itu lebih mementingkan ilmu dunia. Lebih mementingkan ilmu dunia. Kenapa yang mereka kejar hanyalah dunia? Yang mereka inginkan hanyalah kebaikan di dunia ini saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya mengilmui atau hanya memiliki ilmu yang zahir saja yang nampak dari kehidupan dunia ini adapun tentang akhirat tentang urusan-urusan agama mereka itu lalai itu sifat orang-orang kafir tapi sangat disayangkan kebanyakan kaum muslimin telah mengikuti orang-orang kafir tersebut lebih mementingkan ilmu dunia daripada ilmu agama ya, subhanallah banyak para orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah umum Di sekolah umum, bukan sekolah agama Itu luar biasa pengorbanan mereka Mereka rela untuk bersusah payah Bekerja untuk membiayai sekolah anaknya dan di pagi hari berusaha membangunkan anaknya untuk bisa pergi ke sekolah ya. pulang pergi mengantar anak ke sekolah 6 tahun SD 3 tahun SMP 3 tahun SMA masih lagi dilanjutkan dengan jenjang kuliah sampai S1, S2 bahkan S3 ya. menghabiskan waktu yang cukup banyak dan biaya yang tidak sedikit. Untuk apa? Untuk ilmu dunia. Tetapi, berapa yang mereka berikan untuk ilmu agama? Berapa waktu yang mereka berikan untuk ilmu agama? Bandingkan saja. Sesungguhnya sangat tidak adil. Ya. Padahal, ilmu agama itulah yang akan menjadi bekal kebahagiaannya di dunia dan di akhirat kelapa. Oleh karenanya jemaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan Innallaha yubghidu kullal alimin bid dunya jahilin bil akhirah Sesungguhnya Allah benci setiap orang yang cerdas dalam persoalan duniawi pada saat yang sama dia bodoh dengan perkara akhirat dengan perkara agama ini peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah benci orang seperti ini. Dia pintar dalam masalah-masalah duniawi, tapi pada saat yang sama dia bodoh dengan perkara akhirat, perkara agama. Dia tidak mengerti bagaimana solat yang benar. Dia tidak mengerti jangankan solat yang benar, kedudukan solat, pentingnya solat dalam hidup ini dia pun tidak paham. Ya, apalagi kalau berbicara bagaimana wuduk yang benar, bagaimana puasa yang benar. Dan seterusnya Tapi dalam perkara duniawi Dia begitu menguasai, Dia begitu ahli, dia begitu profesional Pada saat yang sama Dia bodoh dengan perkara Agamanya Ini sangat tercela. Tetapi di zaman ini dianggap biasa-biasa saja Bahkan dianggap Itu adalah kemuderinan Bahkan dianggap itu adalah kemuliaan Kenapa kemuliaan Jama'at sekalian? Karena kalau dia sudah bisa jadi Profesional Di satu bidang Maka dia akan dapat pekerjaan yang terhormat Pekerjaan yang layak Dan gaji yang besar Itu aja yang menjadi tujuannya Biar dapat gaji yang besar Dia tidak peduli Walaupun dia tidak mengerti hukum-hukum agama Iya Bukan maksudnya terlarang Mempelajari ilmu dunia Mempelajari ilmu dunia itu Hukumnya mubah Tidak terlarang Bahkan bisa menjadi ibadah kalau seorang belajar menjadi dokter Pada asalnya Itu hukumnya mubah Tidak diperintahkan Tidak pula dilarang Itu hukumnya mubah Tapi bisa saja menjadi ibadah Kapan menjadi ibadah? Kalau dia niat Untuk ibadah Misalkan dia niat nanti kalau saya jadi dokter Saya akan membantu orang-orang Yang membutuhkan Orang-orang fakir Maka menjadi ibadah tapi kalau dia belajar ilmu dunia Yang niatnya juga untuk Perbuatan dosa Maka menjadi perbuatan dosa ya, Misalkan orang belajar Ilmu membuat senjata Tujuannya untuk Memerangi kaum muslimin Maka menjadi dosa ya. Padahal ibu-ibu sekalian Kunci segala kebaikan Dan kita tidak akan meraih Kebaikan apapun tanpanya Adalah ilmu agama sama sekali kita enggak akan meraih kebaikan apapun tanpa menuntut ilmu agama sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW bihi barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan memahamkan dia dengan agama barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan memahamkan dia dengan agama artinya semakin paham dia dengan agama Berarti semakin banyak kebaikannya Demikian pula sebaliknya Semakin sedikit Pemahaman dia terhadap ilmu agama Maka semakin sedikit pula Kebaikan dalam dirinya Inilah yang harus kita Senantiasa camkan dalam hidup kita Segala kebaikan itu kuncinya adalah Memahami ilmu agama Namun inilah kondisi akhir zaman Orang-orang tidak merasa penting dengan ilmu agama Yang mereka merasa sangat penting sekali adalah ilmu dunia Ia. Ini yang pertama Dari tanda-tanda akhir zaman Di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi Bahawa Semakin berkurang ilmu agama Semakin sedikit orang-orang yang Benar-benar memperhatikan ilmu agama Berusaha untuk mempelajari ilmu agama Maka merebaklah kebodohan Terhadap ilmu agama Baik Kemudian yang kedua Adalah Diminumnya khamar Diminumnya khamar Dan ini adalah Tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi Dan masih Terus terjadi Dan mungkin akan Berlanjut terus Ya dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi yang kedua adalah diminumnya khamar dan juga disebutkan dalam riwayat yang lain. Yashrubunasu min ummatil khamar yusamunaha di gairismiha Rasulullah SAW bersabda ada segolongan dari umatku yang minum khamar dan mereka menamakan khamar itu bukan dengan namanya yang sebenarnya. Ini jamaah sekalian benar-benar terjadi di masa ini seperti kata Rasulullah SAW. Mereka namakan khamar itu bukan seperti namanya. Contohnya apa? Angker bir diserukan, ya. Atau bahkan minuman pemberani. Bahkan ada yang menamakan minuman ruhani. Naudzubillah, ya. Banyak namanya, banyak mereknya. Persis seperti kata Nabi SAW. Iya. Demikian pula dijelaskan di dalam hadis yang lain, tanda-tanda kiamat diminumnya khamar ini juga disertai dengan merebaknya tanda yang lain yaitu senangnya orang bermain musik. Ini juga termasuk tanda-tanda kiamat yang menyertai khamar tersebut. Sebagaimana juga dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَكْوَامٌ يَسْتَحْلُونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan zina dan sutera maksudnya bagi laki-laki laki-laki diharamkan kemudian mereka halalkan walhamra walmaazif dan khamar serta alat-alat musik ini Subhanallah persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini. Alat musik yang di dalam hadis ini dikatakan haram, tetapi hari ini dianggap biasa-biasa saja. Bahkan para musisi itu dihormati, dimuliakan dan dijadikan idola umat manusia. Ya, padahal di masa dahulu, di masa para ulama dahulu, yang bermain musik itu orang-orang rendahan, yaitu para budak. Ya, di zaman masih banyak perbudakan dahulu, tidak ada orang mulia, tidak ada orang terhormat yang bermain musik. Yang bermain musik itu hanyalah para budak. Sampai-sampai di masa dahulu kalau budak itu diketahui pemain musik, harganya itu menjadi murah, ya. Karena budak dulu kan diperjualbelikan. Kalau diketahui ternyata dia pintar bermain musik, bukannya harganya menjadi mahal, justru menjadi murah. Karena itu dianggap rendah. Sebab dulu mereka masih mengetahui Bahawa itu diharamkan Tapi subhanallah di masa ini Para musisi-musisi dijadikan idola Dijadikan idola untuk apa? jamaah sekalian untuk merusak Untuk merusak generasi kita ya Dijadikan idola Dan dijadikan teladan Kejelekan dan keburukan Akhlak mereka Sampai-sampai hampir tidak lepas Setiap hari ada berita-berita Tentang para musisi Tersebut ada berita narkoba Ada berita perselingkuhan Dan berbagai macam berita-berita jelek Itulah yang menjadi Teladan kebanyakan Anak-anak muda kita Iya Dan sekali manggung Untuk merusak umat Dibayar 200 juta iya. Ini contoh saja Dibayar 200 juta Seorang guru Seorang guru Untuk memperbaiki generasi Dibayar setiap bulan 2 juta. Ya, Ini keadaan kita. Sekali manggung untuk merusak anak-anak muda, Dibayar 200 juta. Seorang guru untuk memperbaiki bangsa, Memperbaiki anak-anak kita, Dibayar 2 juta setiap bulan. Berapa kali manggung itu setiap bulan? Ya. Ini kenyataan kita. Seperti yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Kemudian yang berikutnya, Tersebarnya perzinahan, tersebarnya perzinahan, sebagaimana di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, iya. Dan Subhanallah proses seperti yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perzinahan itu merebak di mana-mana, merebak di mana-mana, iya. Orang yang dulu malu, sekarang sudah tidak malu-malu lagi, iya. Nah, Na ini perlu kita khawatirkan dan perlu kita jaga. Anak-anak kita dari berbagai macam Bentuk perzinahan Oleh karenanya, jemaah sekalian Di dalam syariat Islam Larangan zina itu Bukan sekedar Larangan melakukannya Juga dilarang Untuk mendekatinya Juga dilarang untuk mendekatinya Sebagai, Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala Wala takrabu zina Innahu kana fahishatan Wasa Janganlah kamu mendekati zina Karena sesungguhnya zina itu adalah Perbuatan yang keji Dan seburuk-buruknya jalan Cobalah perhatikan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Jangan mendekati zina Allah tidak mengatakan langsung Jangan berzina Tapi jangan mendekati zina Artinya Mendekati saja sudah dilarang Apalagi melakukannya Maksudnya apa jangan mendekati zina, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita pada perzinahan. Iya. Dan diantara akhlak mulia yang menghalangi seseorang dari perbuatan zina adalah rasa malu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wal haya'u syubbatun minal iman." Malu itu bagian dari keimanan. Ini rahasianya. Karena dengan rasa malu itu seseorang terhalangi dari perbuatan maksiat. Tapi karena rasa malu sudah berkurang, maka semakin terjadi banyak perbuatan zina itu karena munculnya orang-orang yang sudah hilang rasa malunya atau dengan kata lain tidak tahu malu lagi, tidak tahu malu berpakaian terbuka, tidak tahu malu tampil di hadapan lawan jenis dengan pakaian yang terbuka atau berbicara dengan lawan jenis tanpa terkontrol. Iya. Demikian seterusnya, jemaah sekalian. Hal ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk tanda-tanda akhir zaman. Baik. Kemudian yang berikutnya, banyaknya terjadi fitnah-fitnah dan pembunuhan. Iya. Banyaknya terjadi fitnah-fitnah dan pembunuhan. Sampai-sampai dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi bi yadihi la ya'ti 'ala an-nasi zamanun la yadri al-qatil fi ayyi shay'in qutil wa la yadri al-maqtul Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Akan datang satu masa di mana manusia atau orang yang membunuh itu akan datang satu masa kepada manusia di mana orang yang membunuh itu tidak tahu mengapa dia harus membunuh Dan orang yang terbunuh tidak mengerti Kenapa saya dibunuh Ya ya subhanallah Seperti yang terjadi persis di masa ini Walaupun Alhamdulillah Tidak sebanyak di negeri kita ya Tidak banyak di negeri kita Dibandingkan dengan Negeri-negeri yang lain Seperti ibu-ibu sekalian yang sering kita dengarkan Saudara-saudara kita setiap hari Dibunuh, dibantai Di Suriah Demikian pula di Palestina Di Myanmar Di Xinjiang, China Di Patani, Thailand Kemudian di Iraq Dan masih banyak lagi Saudara-saudara kita kaum muslimin Yang dibantai iya. Kenapa mereka dibunuh ibu sekalian Tidak lain karena iman Tidak lain karena iman mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini memang termasuk Tanda-tanda kiamat Walhamdulillah yang seperti ini Uh, dibandingkan dengan negeri yang lain Tidak banyak di negeri kita Ini termasuk nikmat Yang perlu kita syukuri yeah. Dan diperingatkan para ulama Termasuk Termasuk Sebab yang memunculkan Banyak pembunuhan adalah Adanya pemberontakan Terhadap pemerintah Dan itulah awalnya terjadi di Syria Karena memberontak. Iya yeah. Nah ibu-ibu sekalian perlu dipahami Pemberontakan itu ada dua macam Salam Pemberontakan dengan kata Dan pemberontakan dengan senjata Pemberontakan dengan senjata itu Tidak akan terjadi Tanpa pemberontakan Dengan kata-kata Iya kan Pemberontakan dengan senjata itu tidak akan terjadi Tanpa pemberontakan dengan kata-kata Artinya Orang-orang itu harus diprovokasi terlebih dahulu. Supaya mereka mau melakukan pemberontakan melawan pemerintah. Padahal sama-sama muslim. Iya. Yeah. Padahal sama-sama muslim. Nah, makanya untuk sekalian, bagi yang punya anak, mungkin masih SMA atau masih kuliah, harus larang melakukan pemberontakan dengan kata-kata terhadap pemerintah. Apa contohnya pemberontakan dengan kata-kata? Melakukan demonstrasi. Iya. Yeah. Iya. Mungkin bagi orang tua yang punya anak mahasiswa Itu harus dilarang Jangan ikut-ikutan melakukan demonstrasi iya. Dan kita juga sudah punya pelajaran Di negeri kita Pada tahun 98 Berapa banyak mahasiswa yang Mati Di arena demonstrasi iya. Jadi itu yang diperingatkan para ulama Makanya diharamkan Di dalam Islam Melakukan pemberontakan kepada pemerintah Muslim Adapun kalau dia salah hendaklah diberikan nasihat. Baik. Kemudian tanda yang berikutnya yang disebutkan dalam hadis-hadis yang telah kita bacatkan di awal tadi, waktu menjadi singkat, waktu menjadi berdekatan. Wajtakarubil zaman kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu menjadi singkat. Iya. Jangan sekalian Apa maksudnya waktu menjadi singkat Dijelaskan para ulama Yang dimaksud waktu menjadi singkat adalah Keberkahan waktu itu menjadi berkurang Keberkahan waktu itu menjadi berkurang Artinya apa? Orang-orang kurang memanfaatkan waktunya Untuk beramal soleh Untuk berbuat kebaikan Itulah tanda-tanda hari kiamat Orang-orang tidak peduli lagi dengan waktunya untuk dimanfa dimanfaatkan berbuat kebaikan. Dan itu, subhanallah, benar-benar kita saksikan hari ini. Disebabkan, diantaranya, munculnya berbagai macam hiburan-hiburan yang melalaikan. Allahumusta'am. Al. Yeah. Inilah yang terjadi di masa kita. Munculnya berbagai macam sarana hiburan yang melalaikan kita, sehingga waktu kita menjadi tidak memiliki berkah Waktu kita habis sia-sia Bahkan di dalam dosa dan kemaksiatan Ya Kalau melakukan hal yang mubah itu masih mending Walaupun itu Sebetulnya tidak dianjurkan Tapi tidak jarang Waktu kita terisi dengan Perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat Ya Seharian menonton televisi Ya Kebanyakan waktu dihabiskan menonton sinetron Ya Menonton film-film, lagu-lagu dan musik Iya Waktu dihabiskan untuk Mengikuti Update status orang-orang di Medsos Iya Waktu dihabiskan di Facebook, di Twitter Dihabiskan mengikuti Status-status orang-orang Atau bahkan dalam perdebatan-perdebatan Iya perdebatan, atau waktu habis di jalan karena macet, cuman untuk mendengarkan musik di mobil, ya cobalah manfaatkan waktu-waktu kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Iya, kalau di Saudi itu, masya Allah, banyak sekali di jalan-jalan itu poster-poster, misalkan di pom bensin. Sambil mengantri ngisi bensin itu ada poster isi waktu dengan berzikir, ya, isi waktu dengan berzikir kepada Allah. Enggak ada itu iklan-iklan musik, enggak ada iklan-iklan rokok, enggak ada iklan-iklan film. Itu di Arab Saudi. Yang ada kita dapati isi waktu dengan berzikir kepada Allah. Istighfar. Kita diingatkan. Itu juga bagus. Ya. Waktu macet di jalan. Isi dengan berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau mendengarkan Pembahasan-pembahasan ilmu Kajian-kajian Atau radio-radio dakwah Jangan sia-siakan waktu kita ya. Inilah tanda akhir zaman Yang perlu kita waspadai Kemudian Yang berikutnya Banyaknya gempa-gempa Ia -gempa. ya. Dan ini subhanallah Seperti yang kita dengarkan banyak terjadi Bahkan Di negeri kita pernah terjadi gempa yang besar Sampai Apa namanya memunculkan Bencana tsunami Yang sangat dahsyat Ini harusnya menjadi pelajaran bagi kita Menjadi pelajaran bagi kita Untuk senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai kita Ditimpa musibah tersebut Sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat Iya Kemudian yang berikutnya Berkurang amalan Dan manusia ditimpa kebakilan Berkurang amal soleh Makin sedikit orang yang beramal soleh Makin banyak orang yang beramal kejelekan Dan manusia ditimpa kebakilan dan dijelaskan para ulama, bakhil di sini ada berbagai macam. Bukan hanya harta. Orang kaya bakhil dengan hartanya. Tidak bersedekah atau sedikit sekali dia bersedekah atau bahkan tidak mengeluarkan zakatnya. Demikian pula termasuk orang yang berilmu tidak mau mengajarkan ilmunya. Itu juga bakhil. Itu makna bakhil di sini yang dijelaskan para ulama. Jadi makna bakhil di sini luas. Bukan hanya dalam harta Termasuk orang yang punya ilmu Dia gak mau mengajarkan kepada orang lain Iya Dia gak mau mengajarkan kepada orang lain Atau bahkan dia melihat orang lain salah Melakukan hal yang salah Dia biarkan saja Padahal dia tahu itu salah Padahal dia tahu itu salah Ini contoh orang yang bakhil Contoh orang yang bakhil Atau orang yang punya kemampuan tapi dia tidak membantu Orang yang lemah Katakanlah orang yang punya Kemampuan fisik Dia tidak membantu orang yang lemah bakhil. Orang yang punya jabatan Dia tidak membantu Malah cenderung mempersulit Orang yang butuh bantuan Iya Jemaah sekalian Inilah beberapa Tanda akhir zaman Sebagaimana dalam hadis-hadis yang, yang kita sebutkan tadi Sekali lagi masih banyak sekali, sangat banyak hadis-hadis yang berbicara tentang akhir zaman. Mungkin pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Barangkali di kesempatan lain bisa kita lanjutkan pada tanda-tanda akhir zaman yang lainnya, ataupun mungkin dilanjutkan oleh para ustadz yang lainnya. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada tanya jawab. Saya persilahkan. Silakan. Bu. Baik, baik. Yang pertama menuntut ilmu itu banyak sarana yang bisa kita lakukan. Termasuk mendengarkan radio, radio-radio dakwah, ya, radio-radio dakwah, radio-radio uh, yang sesuai metode dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW, ya. Walaupun itu bukan yang utama Yang utama adalah Menghadiri majelis ilmu Iya, menghadiri majelis ilmu Tetapi Itu bisa menjadi penunjang Sama halnya dengan membaca Buku-buku para ulama Ahli sunnati wal jamaah Itu juga bagus, dan itu penunjang Bagi kita untuk semakin Memperdalam ilmu agama Iya, jadi itu bagus Ya, Terlebih yang saya contohkan tadi Ketika macet di Jalan, pergunakan waktu untuk mendengarkan Radio-radio dakwah ya, Jangan melamun saja ya. Nah ini yang pertama Kemudian yang kedua uh, Tadi kita sebutkan Kebodohan itu semakin merebak Padahal radio dakwah itu semakin banyak ya. Nah jemaah sekalian uh, Keberadaan Banyaknya radio-radio dakwah Itu patut kita syukuri Tapi itu tidak menafikan Kenyataan walaupun banyak yang mendengarkan radio tersebut tapi tidak menafikan kenyataan bahwa lebih banyak lebih banyak orang yang enggak mau mendengarkan. Iya. Yang mendengarkan pun belum tentu dia terima. Ya kan? Dia mendengarkan satu ajaran. Belum tentu dia terima. Yang menerima pun belum tentu mengamalkan. Dan hakikat daripada ilmu adalah mengamalkan. Percuma kita memiliki ilmu tapi tidak amalkan nggak ada manfaatnya, justru menjadi dosa bagi kita. Kalau kita punya ilmu tidak kita amalkan, justru menjadi dosa bagi kita. Ya, tapi bagaimana orang nggak mau menuntut ilmu karena takut berdosa? Jawabannya dosanya dua kali. Iya. Dosanya menjadi dua kali lipat. Dosa tidak mau menuntut ilmu dan dosa tidak mengamalkan. Ya, jadi jangan salah kaprah. Kalau gitu gak usah menuntut ilmu saja supaya gak banyak dosa. Justru dosanya jadi dua kali lipat. Iya. Jadi itu kenyataan. Yang mempelajari ilmu agama itu lebih sedikit dibanding orang-orang yang tidak memahami agama. Yang mempelajari itu pun kan bertingkat-tingkat. Ada yang sudah belajar atau ada yang juga baru mau belajar masih bodoh. Iya. Dan ada pula yang belajar tetapi enggak sungguh-sungguh. Akhirnya enggak pintar-pintar. Ya, bonus terus, enggak sungguh-sungguh. Ya. Jadi, demikian kenyataannya. Walhamdulillah banyak radio-radio dakwah makin banyak pendengarnya, tapi kalau kita hitung-hitungan kebanyakan tetap saja kebanyakan lebih banyak bahkan jauh lebih banyak orang yang tidak memahami hukum-hukum agama. Iya apalagi yang belajar hanya mengandalkan radio tidak duduk di satu lembaga pendidikan agama iya barangkali demikian bu wallahu alam hmm. ada pertanyaan lain silakan dia maksudnya pertanyaannya apa bu iya oh enggak paham isi ayat tersebut oh ya baik iya hmm. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam balighu annī walaw āyah sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Iya. Uh, kalau kita mengetahui satu ayat kalau kita mengetahui satu ayat Al-Qur'an assalamualaikum atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kita tidak paham boleh bagi kita menyampaikan Tapi gak boleh kita jelaskan maknanya Karena kita gak paham Tapi sekedar menyampaikan Persis Persis seperti Yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya Itu boleh saja iya. Tapi jangan sekali-kali kita menjelaskan Ini artinya begini Ini maksudnya begitu Kalau kita gak paham iya. Karena Nabi SAW pernah bersabda Furub bahal milik syekhin ila manhu aftahuminhu. Bisa jadi orang yang menyampaikan satu hadis dia sampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Ia, ya. artinya setelah kita sampaikan hadis tersebut, misalkan mungkin kita enggak terlalu paham, tapi ada orang yang membaca karena dia punya ilmu-ilmu yang lain dia lebih paham daripada kita. Menunjukkan boleh saja kita sampaikan. Asal dengan syarat Jangan kita tambah, jangan kita kurangi Ya, misalkan kita punya Sebuah buku hadis, Terjemahan Sohi Al-Bukhari Ketik aja itu Di Facebook Atau di Twitter tambah, Tanpa kita tambah, tanpa kita kurangi Itu amal saleh. Ya, dan ini termasuk Pemanfaatan teknologi Yang baik Jangan hanya update status gak jelas Ya atau malah menjadi perdebatan Ya Nah ini Jadi tidak masalah Itu hal yang bagus sekali Selama tidak ditambah dan tidak dikurangi Dan tidak dikomentari macam-macam Ya Barangkali seperti itu Wallahu'ala ya. Mungkin ada yang lain silahkan Oh ya, Ya Baik uh, Musibah Terjadi pada Kendaraan dan istri Karena maksiat seseorang kepada Allah Maksudnya adalah Allah memberikan Hukuman pada seseorang Dikarenakan Maksiatnya kepada Allah Maka Allah berikan Hukuman kepadanya Di dunia Dan itu bagi seorang mu'min uh, Adalah kebaikan Mudah-mudahan dengan itu Dia tidak dapat hukuman lagi di akhirat Iya yeah maksudnya kebaikan ketika dia mau merubah dirinya yaitu dengan bertobat kepada Allah dan mohon ampun itu peringatan dari Allah dan itu lebih baik daripada dia diazab di akhirat ya musibah itu kan bisa macam-macam maka di antara musibah yang menimpa seseorang pada kendaraannya dan istrinya contoh pada kendaraannya mungkin kendaraannya menjadi rusak atau mogok di jalan itu musibah yang Allah timpakan kepadanya. Karena apa? Karena perbuatan dosa yang dia kerjakan. Iya. Sebagaimana Allah telah mengingatkan. Zahar al-fasadu. Fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Li yudhikahum ba'dal amilu la'allahu yarja'un. Telah nampak kerusakan. yaitu musibah dan malapetaka. Di daratan dan di lautan disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Untuk apa Allah timpakan itu? Agar Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan. la Agar mereka taubat. Agar mereka kembali kepada Allah. Itu maksudnya. Allah berikan peringatan dengan musibah. Iya. Demikian pula pada istrinya. Misalkan istrinya jadi membangkang kepadanya. Istrinya jadi durhaka Itu juga musibah ya, Itu juga musibah Itu bukan maksudnya membenarkan istri Boleh melakukan itu, bukan Itu peringatan bagi para suami Kalau dia tidak bertakwa kepada Allah Bisa jadi dengan sebab itu Allah timpakan musibah Istrinya jadi tidak taat kepadanya Iya Bisa jadi, itu terjadi Iya Dan berbagai musibah yang lainnya Berbagai musibah yang lainnya Itu bukan pembatasan itu bukan pembatasan Bisa jadi dia ditimpa berbagai musibah yang lain Mungkin dia di, apa namanya, ditimpakan satu penyakit Atau kehilangan harta Dan musibah-musibah yang lainnya Jadi intinya Segala musibah di dunia dan di akhirat Tidak lain karena dosa-dosa kita Tidak lain karena dosa-dosa kita Itu peringatan dari Allah Agar kita bertobat kepadanya ya, Barangkali demikian Wallahu'alam Mungkin ada yang lain silahkan Baik. Tadi kita sudah sebutkan hadis yang menjelaskan kepada kita haramnya musik. Haramnya musik. Berarti itu adalah perbuatan dosa dan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat kepada Allah. Iya, walaupun sekarang orang menganggap biasa-biasa saja atau bahkan menganggap itu hiburan yang menyenangkan dan memang menyenangkan. Tapi tetap saja haram. Iya. Nah, itu maksiat. Kalau disertai dengan pesan-pesan agama Pelanggarannya bertambah Ya Bukan menjadi baik Pelanggarannya malah bertambah Tadinya maksiat Sekarang maksiat plus bid'ah Mengada-ada di dalam agama Ya Karena berdakwah itu Menyampaikan pesan-pesan agama Itu ibadah Itu adalah ibadah Nah ibadah itu harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Yeah. Dan juga lebih parah lagi kalau dia sudah tahu itu haram. Kalau dia sudah tahu itu haram, kemudian dia jadikan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan agama, itu bisa jadi pelecehan terhadap agama. Iya, yeah. kalau dia sudah tahu itu haram. Ya. Yeah. Sama persis dengan orang yang apa namanya? minum khamar. Kemudian dia, dia dia sambil minum dan dia mengatakan Bismillah ya. Atau dia mengatakan Ini haram, terus dia minum Dengan dalih untuk Mengajarkan, itu pelecehan Iya Jadi, gak masuk di akal Orang mau beribadah kepada Allah Tapi, melakukan Perbuatan yang Allah haramkan Iya Walaupun mungkin hasilnya baik Di dalam Islam yang paling utama adalah proses dan cara bukan hasil jadi jangan karena orang yang telah berdakwah dengan musik itu ternyata dia sukses dia banyak orang yang kemudian taubat apakah itu benar? tidak itu tidak menunjukkan caranya itu benar, tetap saja yang salah tetap salah atau sebaliknya orang yang berdakwah dengan menyampaikan Al-Quran dan Sunnah ternyata pengikutnya sedikit yang berdakwah dengan musik pengikutnya banyak. Apakah yang banyak itu menunjukkan dia benar, sementara yang sedikit menunjukkan dia salah? Tidak sama sekali. Yang menunjukkan benar atau salah adalah yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Iya. Jadi justru pelanggarannya menjadi bertambah, bukan malah berkurang. Iya, barangkali seperti itu. Wallahu a'lam. <tuh> ya itulah yang baru saja kita sampaikan. <guluh> yang mereka sebut dengan musik islami, kasidah, nasyid yeah. kan sudah jelas Nabi SAW mengatakan alat-alat musik itu diharapkan nah itu sudah maksiat kalau dia campur dengan islam dengan pesan-pesan agama itu maksiatnya malah bertambah yaitu menjadi bid'ah, mengada-ada dalam agama menambah-nambah dalam islam Menambah-nambah dalam syariat, iya. Menambah-nambah di dalam syariat. Kalau dia sudah yakin itu haram, tapi dia masih melakukan, maka itu adalah pelecehan. Ya. Barangkali demikian. Walaupun. Silakan. Baik. Tadi sudah kita sebutkan hadis itu riwayat Bukhari dan Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Malik al Ashari, radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La yakunanna min ummati yastahilunal hira wal harira wal khabra wal ma'azif. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ada nanti segolongan umatku yang menghalalkan empat perkara haram. Yang pertama zina, yang kedua sutra bagi laki-laki diharamkan, yang ketiga khamar, yang keempat alat-alat musik. Iya. Kemudian kalau ibu ibu punya tafsir Ibn Khathir, punya ibu tafsir Ibn Khathir? Ya. ya, itu bu, ini buku penting sekali untuk memahami Al Quran. Tafsir Ibn Khathir ada sudah ada terjemahannya. Silakan nanti dibuka pada surat Luqman. Kalau saya tidak salah pada ayat yang keenam. Kemudian lihat tafsirnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan di antara manusia ada yang mempergunakan ucapan sia-sia. Lahwal hadith. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu. Nah, lihat penafsirannya di tafsir Ibn Kathir. Para sahabat, yaitu murid-murid Rasulullah SAW mengatakan, Maksudnya mereka itu menyanyikan lagu-lagu. Mereka itu menyanyikan lagu-lagu, itulah yang menyesatkan manusia. Ya, Itu di dalam al Quranul karim Kalau saya tidak salah ayat ke-6 Nanti bisa dilihat Surat Luqman ayat ke-6 Dan lihat tafsir Ibn Kahir Ya Adapun dari hadis lebih jelas lagi Dan masih banyak hadis yang lain uh, Masih banyak hadis yang lain Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Rahimahullah Beliau punya buku khusus Buku yang cukup enggak tidak terlalu tebal buku khusus yang mengumpulkan seluruh hadis-hadis tentang haramnya musik. Iya. Bahkan beliau sebutkan di situ ulama empat mazhab sepakat musik itu haram. Iya. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ulama seluruhnya ulama empat mazhab ini sepakat musik itu haram. Iya selaka. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum man al qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Iya. Mengajarkannya. Iya. Tapi itu tidak menafikan kewajibannya mengamalkan. Iya. Jadi jangan hanya lihat satu hadis ini saja. Kan masih banyak perintah-perintah dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk mengamalkan ilmu ya. Jadi maksudnya bukan dia mengajarkan saja Dia harus juga mengamalkan ya. Empat kewajiban manusia supaya tidak merugi Yang pertama menuntut ilmu Yang kedua mengamalkan ilmu itu Yang ketiga mengajarkannya Yang keempat bersabar Yang keempat bersabar Sabar dalam menuntut ilmu Sabar dalam mengamalkannya Sabar dalam mengajarkannya Siapa yang tidak memiliki Satu dari empat ini Maka dia merugi Merugi itu artinya apa? Artinya dia sesak di dunia Dan di hari kiamat dia akan mendapatkan azab Itulah arti daripada surat al asr Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wal asri Innal insana lafi khusr Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kerugian maksudnya di situ adalah sesat dia di dunia, di hari kiamat dia akan mendapatkan azab. Kemudian Allah berikan pengecualian. Illa Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Dan iman yang benar mesti dibangun di atas ilmu. Enggak ada iman tanpa ilmu. Maka di situ terkandung kewajiban menuntut ilmu, kemudian mengimani ilmu yang telah dia pelajari. Kemudian yang kedua, waamilus solihat dan beramal soleh. Kemudian yang ketiga, watawasobil hak, saling berwasiat dengan kebenaran, yaitu mengajarkan ilmu yang sudah dia ketahui. Kemudian yang keempat, watawasobis sabar, berwasiat dengan kesabaran, yaitu bersabar. Ini empat kewajiban supaya kita tidak apa namanya terjerumus di dalam kerugian. Ya, jadi. Daruh kita kalau enggak punya salah satu dari empat ini. Kemudian yang kedua terkait apa tadi, Bu? Oh ya, baik. Eh uh, man arada dunya fa bil ilmi wa man al akhirah fa bil ilmi itu bukan hadis. Itu hanya ungkapan. Ungkapan ahli hikmah. Itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada hadis seperti itu. Tidak ada riwayat yang sahih. Iya. Kemudian itu adalah anjuran Untuk kita mempelajari Ungkapan tersebut Ada benarnya dan bisa jadi juga salah Iya Itu adalah anjuran Untuk mempelajari ilmu dunia Dan ilmu akhirat Tanpa kita melupakan Apa namanya Ilmu dunia Mempelajari ilmu akhirat Tanpa melupakan ilmu dunia ya. Kalaupun itu Ungkapan itu benar Maka itu juga tidak bermakna Harus seimbang Ini yang perlu kita luruskan dulu Orang yang yang beranggapan Dunia dan akhirat itu harus seimbang Ini salah besar Bagaimana mungkin kita seimbangkan ya. Dunia ini singkat sekali Untuk kita lalui Sementara akhirat itu kekal Dunia ini sedikit sekali Sementara akhirat Tidak ada batas Bagaimana mungkin kita seimbangkan Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa btadzi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansanasibaka minad dunya. Kata Allah, kejarlah apa yang Allah persiapkan untukmu di Dengan apa kita mengejar? Dengan amal saleh maksudnya. Kemudian kata Allah, Jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Coba perhatikan Ibu-ibu sekalian. Untuk akhirat Allah perintahkan Kejar Tapi untuk dunia Allah hanya mengatakan Jangan lupakan Bagaimana bisa disamakan Antara mengejar dan sekedar jangan dilupakan Gak bisa diseimbangkan Mengejar itu harus Lebih diutamakan Yang ini sekedar jangan dilupakan Melupakan yang ini sama sekali itu juga salah Tapi mengejar yang ini dan melupakan yang itu Lebih salah Iya. Jadi Akhirat yang kita kejar Ada pendunia sekedar saja Kita nikmati silahkan Kita pelajari ilmu dunia silahkan Kita nikmati silahkan Tapi jangan terlalu Mengejar yang itu Kemudian kita lupa yang seharusnya kita kejar Yaitu akhirat Tapi kan keadaannya sekarang beda kan Kenyataannya apa? Mereka mengejar ilmu dunia Ilmu akhirat Sekedarnya saja Terbalik, terbalik. Bahkan mungkin tidak sama sekali Betapa banyak orang tua rela mengeluarkan harta yang besar untuk anaknya mendapatkan pendidikan dunia. Adapun pendidikan agama cukup Satu jam sehari di masjid untuk belajar Iqra. Itu pun hanya sampai umur berapa nanti sudah SMP mungkin sudah enggak pernah lagi untuk pergi belajar di masjid. Iya. Jadi apa namanya? Ini kesalahan besar kalau kita mengatakan E, harus menyeimbangkan, ya. Jadi kejar akhirat dan jangan lupa silakan nikmati dunia kita, ya. Silakan nikmati dunia kita, tapi akhirat yang perlu kita kejar, yang harus menjadi obsesi utama kita adalah akhirat tanpa kita melupakan dunia kita. Silakan dinikmati, sewajarnya, jangan berlebih-lebihan, ya. Barangkali demikian. Wabillahalam. Mungkin ada satu lagi pertanyaan, silakan. Ya. Pertama itu ungkapan Yang sifatnya anjuran Itu benar Tetapi bukan bermakna uh, Kita samakan Antara ilmu dunia dan ilmu akhirat Demikian pula Dari segi porsi waktu ya Kita samakan, kita seimbangkan Itu bukan bermakna demikian Ya dan itu juga sudah diperingatkan oleh Nabi Alaihi SAW Ida wusidal amru ila gairi ahlihi Fanta dirista'ah Apabila Suatu perkara diserahkan kepada orang Yang bukan ahlinya Maka tunggulah kehancurannya Ya Ya misalkan Orang enggak punya Riwayat pendidikan kesehatan Kemudian disuruh mengobati orang Ya dia Jadinya dia merusak Jadinya dia merusak bukan memperbaiki ya Bikin orang tambah sakit Bukan menjadi sehat Nah itu menunjukkan apa? Dia perlu menuntut ilmu dulu Ilmu tentang kedokteran Ilmu tentang kesehatan Tapi jangan karena sebab itu Kemudian dia lupakan ilmu agama Itu kan kenyataannya Kebanyakan orang seperti itu Atau hanya dia berikan porsi yang sedikit sekali Ya, yang justru padahal dia harus lebih besar porsinya dalam menuntut ilmu agama. Iya, barangkali demikian. Wallahu a'lam. Nah, jadi tidak perlu dipertentangkan. Silahkan menuntut ilmu dunia, bahkan itu bisa menjadi ibadah. Tapi dengan syarat diniatkan, karena Nabi abisosalam bersabda, inna malam alubiniat. Amalan itu tergantung niat. Jadi kalau dia menuntut ilmu dunia dia niatkan untuk kebaikan menjadi ibadah. Bahkan ilmu dunia itu juga sebetulnya bisa menjadi fardu kifayah. Beda dengan ilmu agama. Ilmu agama itu fardu ain. Setiap kita wajib menuntut ilmu. Tapi ilmu dunia asalnya dia mubah dan bisa menjadi fardu kifayah. Ya misalkan kalau enggak ada orang yang belajar ilmu kedokteran, kaum muslimin jadinya berobat ke orang-orang kafir semua dong. Ya, atau enggak ada wanita yang belajar ilmu apa namanya kebidanan. Nanti jadinya perempuan melahirkan sama laki-laki, itu kan enggak patut. Iya, jadi bisa jadi fardu kifayah malah. Tapi ilmu agama itu fardu ain. Iya, barangkali demikian, bu. Allahualam. Mungkin satu lagi silakan. Baik. Membaca Al-Quran di kuburan. Pertama telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang kedua beliau tidak mencontohkan. Di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Ashari radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda: لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة Janganlah kamu menjadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Bacalah Al-Quran di rumahmu, karena setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Tapi kalau rumah setiap hari dihiasi sinetron, musik-musik, maka setan akan datang, ya, dan malaikat akan lari dari rumah tersebut. Iya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran di rumah kalian, jangan jadikan seperti kuburan. Maka dari hadis ini dipahami berarti di kuburan itu enggak boleh baca Al-Quran, iya kan? Kata Nabi Sallam, bacalah Al-Quran di rumah kalian, jangan jadikan seperti kuburan. Berarti di kuburan enggak boleh baca Al-Qur'an. Itu mafhum atau pemahaman dari hadis tersebut. Di hal itu didukung dengan amalan beliau. Tidak sekalipun kita dapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak juga para sahabat membaca Al-Qur'an di kuburan. Tidak ada. Yang ada adalah mendoakan. Ini harus kita bedakan. Membacakan Al-Qur'an untuk si mayit dan mendoakan itu dua perkara yang berbeda. Ya Mendoakan itu seperti kita mengatakan Ya Allah ampunilah dia Ya Allah maafkanlah dia Rahmatilah dia Itu beda dengan membacakan Al-Quran Kalau mendoakan Insya Allah itu sudah jelas sampai Dalam artian ada dalilnya Yang menunjukkan hal tersebut Tetapi membacakan Al-Quran Untuk orang yang sudah meninggal dunia Tidak ada dalil Yang menunjukkannya Tidak ada dalil yang menunjukkannya tidak pernah ada satu hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an untuk anaknya yang sudah meninggal. Iya. Atau istrinya Khadijah yang sudah meninggal dunia. Tidak pernah beliau, tidak pernah ada hadis yang menunjukkan beliau membacakan Al-Qur'an untuk mereka. Tidak di kuburan mereka, tidak pula di rumah. Iya. Sedangkan ibadah itu harus mencontoh beliau karena beliau telah bersabda man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa Berhasil mengerjakan satu amalan Tidak ada padanya perintah dari kami Amalan tersebut tertolak Percuma kita capek-capek beramal malah tertolak Ya bukan hanya tertolak Bahkan kita mendapatkan dosa Karena tidak Mentaati Rasulullah SAW Yang telah memerintahkan kita Untuk meneladani beliau Ibu-ibu ya. sekalian Sebetulnya Masih banyak yang Perlu kita pelajari dan perlu kita diskusikan. Tapi mohon maaf waktu membatasi kita. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh